بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي له الملك والحمد وله القوه والقدره والاراده asyhadu an la ilaha bapak ibu hadirin wal hadirat Jamaah salat magrib dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan salat isya berjamaah Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini semakin menambah kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah tasawuf kalau bukan bicara soal how to get closer ya, to God. Bukan tasawuf kalau bukan bicara bagaimana mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Bukan pula tasawuf yang tidak bicara menghidupkan rasa. Jadi tasawuf itu bukan domainnya bibir. Tasawuf itu bukan domainnya jasad atau ibadah-ibadah formal. Tasawuf itu Domainnya ibadah batiniah. Ibadah apa bu? Ibadah batin. Kalau dalam fikih, kalau kita mau bersuci, itu kita belajar toharoh. Tetapi kalau belajar tasawuf, kalau mau membersihkan diri bukan pakai air. Sebagaimana dalam fikih kita harus pakai air. Ya? Di dalam tasawuf, kalau membersihkan diri, ya dengan muhasabah. Menghitung-hitung diri, menghitung-hitung dosa, kemudian istighfar, bertaubat, ini domainnya tasawuf. Kalau ada orang sholat, sepanjang dalam perspektif fikih, dia sudah sesuai dengan syarat sah dan rukunnya sholat, selesai sholatnya. Aman, sudah sesuai dengan syarat sah dan rukun. Tapi domainnya tasawuf, kalaupun rukunnya sudah benar, Syarat sahnya sudah benar, tapi kalau hatinya kemana-mana ketika sholat, lah itu nggak nggak diterima juga sholatnya, gitu. Jadi memang sebenarnya lagi-lagi ini adalah wilayah rasa. Kita belajar menghidupkan rasa ini. Benar nggak sih Allah yang kita sembah selama ini? Benar-benar Allah yang sesungguhnya? Jangan-jangan Allah yang kita sembah selama ini, Allah yang dalam pikiran kita. Allah yang kita kurung di dalam paradigma kita. Padahal kita menginginkan yang kita sembah itu benar-benar Allah. Bukan Allah dalam persangkaan kita. Nah, disitulah perlunya tasawuf. Nanti kita bicara banyak tentang orang-orang yang salah paham terhadap tasawuf. Baru dengar-dengar kila wakola, ya. dengar dari sini dari situ, belum diverifikasi, udah, tasawuf bid'ah. Diskusi belum, berguru sama siapa dia, buku apa yang dibaca juga nggak ada, udah menduduh-nuduh. Tasawuf bid'ah, belajar sama siapa? Ayo sama-sama kita diskusi bagaimana kita memposisikan tasawuf. Saya juga tidak menganggap tasawuf ini sebagai... Sebagai sesuatu hal, katakanlah sebagai agama, melebihi rukun Islam, rukun iman. Bukan. Tasawuf ini adalah sebagai cara kita belajar tentang pengalaman orang-orang yang soleh. Cara mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada yang sesuai dengan kita, ternyata berhasil membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kenapa tidak dipakai? Kalau ada yang tidak sesuai, tidak usah dipakai. Kan begitu. Nah itu kira-kira. Baik Bapak Ibu, sebelum uh, saya membuka tentang mengenal Tasawuf sebagai wilayah batin ini, saya ingin menyampaikan kisah dulu supaya kita lebih tahu kemana arah Tasawuf ini. Dulu ada seorang yang mau berangkat ke Makatul Mukarramah, berangkat haji. Udah dia kumpulkan semuanya persediaan, dia kumpulkan uang, dia kumpulkan berbagai macam hal-hal e, yang memang harus dia persiapkan untuk berangkat haji. Tapi ini kejadiannya e, dialami para sahabat waktu itu e, di zamannya Rasulullah. Ya, jadi setelah waktu hari H datang dia akan berangkat. Dia pun berangkat dengan membawa bekal Yang sudah cukup lama dia kumpulkan Tapi dalam perjalanannya itu Dia melihat ada orang yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan Sudah beberapa hari eh, sangat kekurangan dan tidak Dan belum makan begitu. Jadi dia akhirnya dia serahkan itu Perbekalan untuk yang dia gunakan untuk haji, dia serahkan sama orang yang betul-betul tadi butuh bantuan. Karena dia anggap itu lebih mendesak daripada perjalanan haji. Dia serahkan semua dan dia membatalkan diri untuk berangkat ke Makatul Roma. Sahabat-sahabat yang lain pada protes, gimana sih? Kenapa kok yang sudah dikumpulkan? Hmm. Berhari-hari untuk berangkat haji, kenapa kok malah diserahkan sama orang? Iyalah, menurut saya itu jauh lebih mendesak daripada perjalanan haji saya. Akhirnya para sahabat ini penasaran dia, kok ada orang seperti ini? Akhirnya dalam kasus ini dia tanya Rasulullah. Dia, kisahkan, dia ceritakan tentang pengalaman ini. Kok ada orang membatalkan perjalanan haji? Padahal dia sudah lama kumpulkan dan dia serahkan persediaannya itu untuk orang yang dianggap sangat membutuhkan. Tetapi apa kata Rasulullah? Orang yang seperti itulah yang sebenarnya haji yang mabrur. Itulah orang yang hajinya yang mabrur katanya. pergi ke Makkah secara lahiriah juga tidak, tapi dikatakan Rasulullah itu orang yang hajinya mabrur. Ini adalah salah satu contoh bahwa ibadah batiniah itu itu tidak kalah pentingnya dengan ibadah lahiriah. Tapi jangan salah mengambil kesimpulan. Jangan gara-gara ini kita terus membatalkan kemakatumu korma. Bukan. Ini sebagai salah satu contoh. Bahwa ibadah batiniah juga penting. Ibadah batiniah juga penting. Jadi bicara tasob itu bicara ibadah batiniah. Bicara bahwa kita ini bukan makhluk yang hanya semata-mata fisik. Tapi kita juga makhluk spiritual. Saya sudah katakan kemarin kalau kita beribadah kepada Allah saat kita sholat Tapi kita tidak juga menghubungkan spiritual kita ini kepada Allah Apa bedanya kita senam? Kan beda bu senam sama sholat, beda apa sama bu? Beda Kalau senam itu kan memang mengedepankan fisik otot Kalau dalam sholat ya fisik juga, spiritualnya juga Nah, saya ingin mengatakan wilayah tasawuf itu ya wilayah batinnya itu. Jangan lantas karena katanya-katanya ada orang belajar tasawuf, kenapa belajar tasawuf? Saya mau sakti. Lah, ini ilmu dari mana belajar tasawuf supaya cak sakti? Ada lagi yang ditanya orang, "Kenapa kamu belajar tasawuf?" "Ya biar bisa jalan di atas air." Ini dari mana ini seperti ini? Mungkin kebanyakan nonton film. nonton sinetron, katanya kalau orang-orang tasawuf itu harus pakai jubah kepalanya dililit, bisa kelahi, bisa terbang, bisa melayang ini kan sebuah apa ya stigma lah distorsi ya distorsi terhadap tasawuf padahal tasawuf itu wilayah batiniah ya kita, ini makhluk spiritual, kata firman Allah, beribadahlah kamu, wa'alaniah Bishirin walaniyah Ada ibadah yang sir di dalam Ada ibadah yang Yang di luar itulah fisik Karena kita ini samping Makhluk fisik juga makhluk spiritual Jadi tasawuf itu bicara batiniah. Jelas ya bu untuk sementara ini ya Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan kesaktian Jangan dihubung-hubungkan dengan Pakai jubah Kadang-kadang ada orang Menjadikan jubah itu seolah-olah paling penting. Ya kita pakai jubah boleh. Bukan dilarang. Silahkan. Ayo kita pakai jubah boleh. Tapi jangan gara-gara pakai jubah terus kita merasa lebih baik dari orang lain. Silahkan pakai jubah. Saya terkadang pakai jubah. Tapi jangan masalah jubah merasa kita lebih baik dari orang lain apalagi sampai menyalah-nyalahkan orang lain. Nauzubillah. Jubah itu soal lahir. Pilihan saja. Sementara kita bicara Tasob bukan bicara lahir. Kita bicara batin. Dan ini sebagai saling melengkapi. Mungkin contoh yang kedua. Saya berharap harus diberikan beberapa contoh biar kita tidak salah paham terhadap Tasob. Pernah dulu. Ini kisah yang sangat populer di kalangan para Sufi. Kisah yang sangat populer. Ada seorang yang Berkelana dia, berkelana dia berjalan jauh, naik gunung, turun gunung, bukit panjang. Ketika itu ada sekelompok penjahat menahan dia, mencegat dia, dipegang terus kerah bajunya, kamu mau kemana? Kepala penjahat itu yang megang ini lehernya, kamu mau kemana? Orang yang jalan tadi bilang, Aku mau mencari Allah. Kemana? Mau mencari Allah. Yang penjahat tadi semulanya sangat garang, gemetar dia. Dia gemetar. Ter, dia lepaskan. Ya sudah, lanjutkan perjalananmu. Tolong nanti kalau kamu sudah berjumpa dengan Allah. Tolong tanyakan kepada Allah. Aku nanti kalau masuk neraka... Neraka yang bagian mana aku masuk. Baik, dilanjutkan perjalanannya. Belum sampai perjalanan dia yang tadi salik, tadi orang berjalan tadi jumpa sama ahli ibadah. Ini cerita yang sangat populer di kalangan para sufi. Berjumpa dia dengan ahli ibadah, terjadilah dialog yang ahli ibadah tadi tanya, mau kemana? Saya mau berjumpa dengan Allah. Dengan semangat ahli ibadah tadi langsung mengatakan, Ya sudah lanjutkan perjalananmu, tapi tolong nanti tanyakan sama Allah. Kalau berjumpa dengan Allah, tanya. Nanti saya masuk surga itu di bagian yang mana? Pintu yang mana? Akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanannya dia tertidur. Ini orang tadi tertidur. <laughs> Dalam tidurnya itu dia... ...bertemu dengan malaikat. Ya, terjadilah dialog. Dalam dialog itu... ...orang yang tidur tadi... ...penasaran dia menanyakan... ...tolong... ...saya ingin tahu... ...bagaimana nasib penjahat tadi... ...di neraka yang mana. Ya justru aku datang menjumpaimu dalam... Uh, ...ini untuk menjawab pertanyaan dua orang yang kamu jumpai tadi. Sampaikan nanti kalau jumpa sama penjahat yang pertama... bahwa tempat eh, tempat penjahat yang tadi itu yang memegang lehermu itu sebenarnya bukan di neraka tetapi malah di surga gitu kan di mana di surga kata malaikat itu terus bagaimana nasib eh, ahli ibadah tadi yang saya jumpai di di surga bagian mana Katakan kepada dia bahwa tempatnya Tidak di surga manapun Melainkan tempatnya di neraka Penasaran dia Kenapa kok orang yang kepala penjahat Justru dikatakan Masuk ke dalam surga Sementara ahli ibadah masuk dalam neraka Di dalam mimpinya itu Malaikat mengatakan Yang penjahat tadi masuk ke dalam surga Sebenarnya Karena di dalam hatinya itu tetap ada rasa takut kepada Allah. Terbukti dia walaupun dia banyak berbuat dosa. Tetapi dia tetap takut dengan menanyakan dia di bagian neraka yang mana. Ada rasa takut. Makanya rasa takutnya itu. Rasa takut itu kan soal ibadah hati. itu. Dengan takutnya dia itu menunjukkan dia memang mengakui Allah itu maha kuasa. Sementara tadi yang ahli ibadah kenapa dikatakan masuk ke dalam neraka karena di dalam hatinya itu ada kesombongan, ada kesombongan, kesombongan walaupun sebesar darah sebiji sawi pun, ya itu tak akan pernah membuat orang masuk ke dalam surga. Terlepas cerita ini cerita benar-benar atau fiktif, tapi ini hanya sebuah gambaran betapa ibadah batin ya, ibadah hati itu sangat penting. Nah itu domennya tasawuf. Saya kira nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan berbagai macam contoh-contoh ibadah lahiriah dan ibadah batinnya. Jadi tujuan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini at least ada tiga. Mengenal problem of definition. Ada problem-problem yang. -problem cara orang mendefinisikan karena sangat tergantung dengan berbagai macam pengalang, pengalaman, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam guru berbagai macam paradigma pengetahuan, jadi ada e, perbedaan yang sangat banyak di dalam mendefinisikan tasawuf yang kedua mengetahui kesalahpahaman terhadap tasawuf dan yang ketiga tujuan dari belajar tasawuf inilah Hal yang nanti kita akan coba bahas. Biasanya para orang-orang yang belajar tasawuf itu menjadikan dalil ini sebagai rujukan, salah satu rujukan ketika orang mau belajar tasawuf. Kenapa orang belajar tasawuf salah satu rujukan yang diambil ini firman Allah ini. Yang menunjukkan Allah itu dekat. Firman Allah: "A'udzbin lahi mina shaitonir rojim. Wa ida saalaq aibadi anni fa ini karib. Uji budaghat dah ida daani. Fal buli wal yukminubi la alhum yar sudun." Apa artinya? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah. Sesungguhnya aku dekat. Kata Allah, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Jadi kata kuncinya kan Allah itu dekat. Siapa yang mau mendefinisikan Allah itu dekat? Dekatnya seperti apa? Gimana yang dibilang dekat? Tentu makna dekat kalangan hadis, kalangan para fukoha beda. Nah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah juga memiliki pemahaman yang berbeda dengan makna dekat itu. Ya, Saya kira ini bisa menjadi salah satu rujukan ketika orang belajar tasawuf lah ini. Buktinya Allah itu dekat nah, Jadi kalau ada orang mengatakan Apa dalil tasawuf itulah Walaupun ini tidak jelas-jelas disebutkan Ada kata-kata tasawuf Tetapi Cara Kita mendekat dan bagaimana Memaknai dekat itu Ini domainnya tasawuf Kira-kira begitu Kalau ada yang bertanya Mana dalil tasawuf Kalaupun tidak menyebutkan betul-betul kata-kata tasawuf, tetapi makna dekat itu, ya, itu dimaknai banyak sekali oleh para supi. Ya, kira-kira ini nanti yang mau kita bahas. Wata sa'ufu share Apa sebenarnya yang mau dijelaskan kalau kita belajar tasawuf? Paling tidak Allah menciptakan kita pasti punya tujuan untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Itu dalam surat 23 ayat 115. Ibu bisa buka surat 23 ayat 115. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Afahasibutum annama kholakonakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibutum annama kholaknakum abatha. Apa tu artinya? Do you suppose? Do you imagine? Do you think? that what we have created you for something useless apa you in vain kira-kira apakah kamu mengira kamu diciptakan Allah untuk sesuatu yang yang sepele-sepele untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya ini artinya bahwa Allah itu punya rencana besar visi-misi yang jelas kenapa kita diciptakan Karena Allah punya visi-visi yang jelas kenapa kita diciptakan itu. Nah orang-orang supi belajar bagaimana sebenarnya memaknai apa tujuan-tujuan besar Allah menciptakan kita. Harus dimulai dari sini. Apalagi yang kedua jelas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَأْ بُدُونَ Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. I created jins and humankind on only. So that they may worship me. Tetapi lagi-lagi bicara menyembah, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana seharusnya kita menyembah Allah ini lagi-lagi bukan domainnya fukoha. Ini domainnya para supi yang bagaimana mereka memaknai semacam apa arti ibadah itu. Kalau ibadah itu kan selama ini seperti salat para sufi itu menerjemahkannya sebagai hadirnya hati, hidupnya hati. Terjadi harmonisasi sinergi hati kita dengan Allah. Begitu rasa hidup hati ini. Itu beribadahnya dengan rasa, malam yazuk lam ya'rif yang enggak merasakan, yang enggak tahu. Jadi mereka itu beribadah dengan rasa yang sangat indah. yang sangat terpesona dengan keagungan Allah, ada kedekatan yang luar biasa, ya beginilah sebenarnya uh, yang uh, coba dilakukan dan dirasakan para sufi. How do we worship Allah? Bagaimana kita uh, beribadah kepada Allah itu? Ya tentunya dengan dengan persiapan-persiapan. Kadang-kadang kita kan untuk urusan-urusan yang lain persiapannya matang sekali. Tapi untuk urusan beribadah kepada Allah kita sering katakanlah di sisa-sisa waktu kita salat udah mau habis ya baru salat. Sementara Allah tidak pernah e, apa namanya memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki-rezeki yang sisa-sisa. Ini paradigma yang harus dibangun. Jadi Orang-orang sufi itu bagaimana caranya masuk ke dalam hati dia itu bahwa ibadah ini adalah sebuah kebutuhan. Sebuah apa bu? Kebutuhan. Kalau ibu sudah merasakan ibadah itu sebuah kebutuhan, bukan semata-mata karena kewajiban. Insya Allah walaupun ibu belum belajar tasawuf, walaupun bapak belum belajar tasawuf. tetapi kalau merasakan bahwa ibadah ini sebagai sebuah kebutuhan berarti ibu-ibu udah para sufi semua ini. amin. Tidak perlu sebuah nama kalau kita memang sudah merasakan something amazing sesuatu yang memang ada kenikmatan walaupun belum belajar tasawuf itulah sebenarnya rasa itu tadi. Ketika ibu bangun malam, salat tahajud, Alhamdulillah terima kasih ya Allah, engkau bangunkan aku. Di saat-saat orang lain tertidur, terima kasih. Rasa terima kasih itu, gratitude itu, in times of waking up, saat kita terbangun, itu sebenarnya itulah olah-olah rasa seperti itu. Pernah enggak bu? Ketika ibu bangun terus ibu katakan terima kasih Allah sudah membangunkan aku. Kalau bukan karena rahmatmu tidak mungkin aku bisa bangun. Terima kasih Allah. Pernah gitu bu? Udah supi ini. Jangan, kita jangan terjebak nama. Ada orang apa ini tasawuf, apa tasawuf. Belajar juga belum. Kita enggak harus... Uh, Katakanlah masuk ke dalam tarekat. Masuk tarekat itu juga pilihan. Mau masuk, ketemu sama mursib yang cocok, Alhamdulillah. Tapi kalau nggak masuk tarekat, ya nggak apa-apa. Ini ibarat shopping kok. Kita mau belanja, mana yang kita cocok untuk mendekatkan diri kepada Allah, ambil. Kira-kira begitu. Ibu baca Quran. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih engkau berikan aku kenikmatan untuk bisa membaca ayat-ayat sucimu. Bisa bu ya? InsyaAllah bisa pak ya? InsyaAllah itulah tasawuf itu. Ya, ada banyak istilah-istilah, ada banyak istilah-istilah yang disamakan dengan tasawuf ini. Ada yang menyebutkan spiritualitas Islam, ya, ada menyebutnya mistisisme Islam, ada juga yang menyebutkan wilayah dalam. Itulah yang disebut dengan istilah esoterisme. Lagi-lagi ini hanya sekedar pengetahuan saja, ya. Tadi kan sudah di awal kita pegang tasawuf itu wilayah domainnya batin. Ada yang disebut dengan tazkiah atau taszkiyatun taz, nufus mensucikan hati, itu nama lain tasawuf juga. Kenapa belajar tasawuf? Iya, karena di dalam Quran disebutkan fi kulubhim marot di dalam hati mereka ada, ada penyakit. Lah tasawuf itu ya belajar bagaimana membersihkan hati yang kata Quran itu banyak di hati itu penyakit. Jadi jangan mengatakan bid'ah-bid'ah terhadap tasawuf sebelum tahu dalamnya tasawuf itu. Kalau ada orang yang salah mempraktekkan tasawuf jangan di generalisir. Mungkin dia salah berguru, salah pemahamannya. Namanya jangankan belajar tasawuf. Belajar apapun kalau gurunya salah, ya salah. Belajar tafsir dia. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَاُلَاِكَهُمُ kafirun Misalnya, siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Dari ayat inilah teroris-teroris itu sebenarnya menggunakan cara untuk mengebom sana-ngebom sini. Kan salah itu. Pemahamannya sangat sempit terhadap menjalankan hukum Allah. Dianggapnya Indonesia karena berhukum undang dasarnya bukan Quran hadis tapi Pancasila berarti itu kafir semuanya. Ini kan karena salah guru. ya. Jadi belajar apapun kalau guru salah, ya salah. Jadi jangan kita melihat orang yang belajar tasawuf terus melenceng, jangan tasawufnya disalahkan. Tasob juga disebut dengan ihsan. Ihsan itulah yang disebut dengan apa ya? Sebagai puncak ibadah. Yang kedua kehusu, kekusukan dan kedalaman. Bukanlah ibadah kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukanlah ibadah kalau tidak dilakukan dengan kedalaman dan dan kekusukan. Yeah. Berikutnya. Taptazani. Penulis buku tasawuf yang sangat populer mengatakan, para supi tidaklah sekedar mengambil tradisi orang-orang Buddha. Jadi begini Bapak, adalah hal yang sangat make sense ya. Sesuatu itu dipengaruhi dengan apa-apa yang sudah datang sebelumnya. Itu sangat masuk akal sekali. Dibandingkan dengan agama-agama yang lain, Islam itu agama yang paling mudah. Betul nggak Bu? Jadi kalau ada eh, Islam dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sebelumnya itu masuk akal sekali. Sangat masuk akal sekali dipengaruhi. Tetapi jangan dikatakan mentang-mentang dipengaruhi Islam tidak punya rujukan tersendiri tentang tasawuf ini. Namanya sebuah peradaban kan itu bukan memutuskan mata rantai. sejarah itu namanya kan sejak dari Nabi Adam sampai Rasulullah kan berjalan terus jangan diputus mata rantai bahwa sebelum bahwa yang datang sebelum Muhammad itu harus diputus semuanya jelek semuanya ya salah juga kita tahu nggak Pak itu budaya akikah budaya akikah Bu itu kan kalau lahir anak laki-laki dua ekor kambing disembelih kalau yang lahir anak perempuan Satu, itu sebelum ada Rasulullah Muhammad SAW, itu sudah dipraktekkan itu. Itu sudah budaya jahiliyah. Tapi kenapa kok dipraktekkan pada masa Rasulullah? Ya beda visi dan misi. Kalau dulu pada masa jahiliyah, orang akikah itu untuk lata dan uzah. Iya sesembahan. Tapi kalau pada masa Rasulullah budaya akikah dilanjutkan. Tapi apa? Libetiro mardotillah. Innamal a'malu. Kan lagi-lagi tergantung. Jadi kalau mentang-mentang budaya itu ada tasawuf. Jangan dianggap itu bid'ah. Kafir. Kalau begitu seperti yang saya sampaikan. Kalau begitu yang yang menjadikan Quran itu satu musab Tuduh juga lah itu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah enggak pernah menyuruh menjadikan Quran itu menjadi satu mushab. Dijadikan satu mushaf kan setelah Rasulullah wafat, apa mau dituduh bid'ah? Ini karena lagi-lagi karena kurang guru, fanatik kepada guru. Sama seperti Kristiani terlalu fanatik sama Nabi Isa, dianggapnya Nabi Isa tu tuhan. Gara-gara punya mukjizat, tuhan. Kalau kita nggak akan mungkin Rasulullah kita anggap Tuhan karena jelas itu Tauhidnya. Inilah sebuah paradigma yang harus kita bangun. Bagaimana kita umat Islam ini kalau mau bangkit, kalau mau berjaya, mana yang terbaik untuk kita lakukan, lakukan. Ini sekarang kita lagi taklim. Pada masa Rasulullah belum belum tentu ada taklim di malam apa ini? malam senin kan apa ada yang bilang ini taklim malam senin bid'ah padahal dulu nggak ada rasulullah malam senin taklim artinya kalau baik lakukan kata rasulullah antum a'lamu bi umurid duniakum. kamu lebih tahu ya untuk urusan duniamu kalau baik lakukan lakukan ya kira-kira begitu jadi memang harus diakui praktek-praktek Praktek-praktek tasawuf itu sudah dilakukan sebelum Islam. Ada Buddha, Persia, Kristen, Yunani, ataupun ajaran-ajaran lain luar Islam. Karena tasawuf itu berkaitan dengan perasaan dan kesadaran. Orang bisa merasa cinta, merasakan sahdu. Itu namanya orang kan sama-sama punya hati. Tentu dia bisa merasakan kesahduan dan kesadaran. Terlepas mau kemana arahnya, itu nanti kita bedanya. Jadi ini jangan dijadikan alasan. Karena itu dari Buddha, Kristen, terus kita katakan... Itu bid'ah Berikutnya kita bicara akar kata tasawuf Banyak sekali penafsiran-penafsiran yang berbeda Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata sofa Yaitu suci Orang-orang yang bertasawuf adalah orang-orang yang suci Kira-kira begitu Ada yang mengatakan sof Yaitu sof pertama dalam salat Orang-orang yang belajar Orang-orang yang sufi itu adalah Orang-orang yang selalu berdiri di barisan terdepan Kalau salat Jadi tasawuf itu berasal dari kata sof Sob, barisan sholat itu Ada yang ashabu sufa Ada yang ahli sufa Ada yang suf, kain wol Dan masih banyak lagi asal-asal kata tasawuf itu Nah ini yang saya katakan tadi Memang ada pengaruh dan unsur-unsur di luar Islam ya, Ada pengaruh Kristen dalam Kristen itu Katanya ada paham menjauhi dunia dan hidup Mengasingkan diri di dalam biara-biara Memang ada di para pendeta-pendeta Ada juga berasal dari filsafat mistik Pitagoras yang berpendapat bahwa manusia bersifat kekal. Dalam filsafat Pitagoras sudah ada ini. Manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai roh yang asing. Badan jasmani merupakan penjara bagi roh katanya. Filsafat emanasi Plotinus yang mengatakan bahwa wujud ini memancar dari jatuan yang mahakuasa kuasa dengan masuknya ke alam materi roh menjadi kotor. Beda kalau dalam Islam roh itu nggak bisa kotor. Ya, ruh itu adalah yang sesuatu yang dihembuskan, ya, something blowing to our heart, sesuatu yang dihembuskan ke dalam hati kita. Wanafaktu fihi mirrohi. Aku hembuskan sebahagian daripada ruhku kepada manusia. Jadi ruh itu adalah cipratan, kira-kira kilasan sedikit saja. Itulah ruh. Jadi ruh itu enggak bisa kotor, ya. Ajaran Buddha dengan paham nirwananya, seorang yang ingin mencapai nirwana harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi. Bukan melarikan diri dari dunia. Coba nanti kita lihat. Yang terakhir, ajaran Hindu yang mendorong manusia bersatu dengan Atman dan Rahman. Memang ada, harus diakui ada pengaruh. Tapi, para ahli-ahli tasawuf, meskipun ini tidak ada, tetap Islam punya rujukan sendiri. Bagaimana seseorang itu... Bisa bertasawuf. Ayo kita pelan-pelan mengenal bagaimana orang-orang terdahulu mendefinisikan tasawuf itu. Menurut Imam Ghazali, para supi adalah orang-orang yang lebih mengutamakan keadaan rohaniah daripada ucapannya, ya. Dan jalan mereka adalah penyucian, pembersihan, dan pencerahan. itulah yang dilakukan Rasulullah meskipun banyak cobaan banyak go, banyak tantangan banyak ujian Rasulullah tidak pernah depresi tidak pernah stres malah ketika ditanya kenapa ibadahmu luar biasa Rasul malah menjawab afalau hebu an akunab dan syakuro apakah aku tidak ingin dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur ini orang yang Merasa malu kalau stres karena nikmat Allah itu sudah begitu sudah lebih banyak daripada ujian yang dihadapi. Menurut Al-Junaid, tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama Allah. Sufi adalah kaum yang mengutamakan Allah di atas segalanya. Bukankah banyak sekali dalil-dalil Quran bahwa kita ini harus menjadikan Allah itu di atas segalanya. kata dalam Quran itu apabila ya kan pasangan-pasanganmu, rumah-rumah kamu, bisnis-bisnis kamu yang lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, tunggu. Allah akan mendatangkan azab. Jadi apa yang dikatakannya ada dalam Quran. Bagaimana kita harus menjadikan Allah Itu sebagai hal yang paling utama. Kan banyak dalam Quran itu. Bagaimana Quran mengatakan. Amanu orang yang mengaku beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi jangan dianggap definisi ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Banyak sekali. Banyak orang yang. Menjadikan Allah itu. Ternyata nomor dua belas misalnya. Ya. Berikutnya Ibn mengatakan tasawuf adalah berahlak dengan ahlak Allah. Kalau bahasa Arabnya, Berahlak dengan ahlaknya Allah. Allah itu maha arrozak, maha pemberi. Berarti orang yang bertasawuf itu harus banyak memberi sebagaimana ahlaknya Allah suka memberi. kalau belajar tasawuf tapi dia ternyata tidak mau, tidak banyak memberi pelit dengan hartanya lah Allah itu maha hidup Allah itu maha gagah yang banyak mendekatkan diri kepada Allah hatinya akan hidup jiwanya akan terus semangat kenapa karena dia bergantung kepada yang maha gagah kira-kira begitu berikutnya Ibrahim Ja'far mengatakan sufi adalah orang yang hatinya telah dibersihkan oleh Allah dan hatinya dipenuhi oleh Allah juga dengan cahaya nur dan ia merasakan kesenangan tersendiri saat melakukan zikir. Memang ada kesenangan, ada kebahagiaan saat dia berzikir. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Pantas dalam Quran itu disebutkan. Kod af lah man tazakka wa zakaros marobbihi pasallah. ada kan dalilnya bu coba kita lihat pelan-pelan lagi koda aflahaman tazaka, sungguh menanglah pasti beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya dari berbagai macam dosa runtutan ayatnya itu kan koda aflahaman tazaka baru wadha karos marabbih setelah dia bersihkan hati, baru dia berzikir wa karos marabbih, kan gitu bu jadi kan indah kalau ada orang sebelum berzikir dia bersihkan dulu hatinya Ya, setelah dia bersihkan hati baru berzikir kan itu runtutan ayatnya baru fa sholla. Ya sudah dia bersihkan hatinya, dia berzikir baru orang yang pantas melaksanakan salat, orang yang hatinya orang yang hatinya sudah bersih, sudah melewati dengan zikir-zikir juga baru dia salat. Kenyataannya banyak orang salat tetapi ketika mengucapkan Allahu Akbar kok tega sekali dia berbuat sama aku seperti itu ya. Awas nanti. Tapi dalam sholat itu. Nah ini gimana orang sholat seperti ini? Makanya disuruh orang yang sholat itu, yang pantas melaksanakan sholat, yang hatinya bersih. Udah bersih baru dia berzikir. Kenapa zikir nggak memunculkan ketenangan? Kenapa? Karena hatinya belum bersih. Semua definisinya itu ada di dalam dalil Quran dan hadis. Tasawuf kata Abu Al-Wafa adalah pengalaman hidup yang mementingkan pengagungan Tuhan dan bebas dari egoisme. Tidak mungkin orang seorang belajar tasawuf tapi egois, egois merasa lebih baik dari orang lainlah, merasa sombonglah, mementingkan diri sendiri, nggak mungkin, ya. Para supi selalu merasa berada di hadirat Tuhan dan merasakannya sebagai kebahagiaan hakiki dengan merealisasikan kesempurnaan moral. Jadi intinya di moral. Kesempurnaannya itu direalisasikan dengan kesempurnaan moral, kira-kira begitu. Sebagaimana sabda Rasulullah innama buistu liutammima makarimal akhlak sebenarnya aku diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya, berikutnya terakhir Syekh Ahmad Zarruq mengatakan Pondasi tasawuf ialah pengetahuan tentang Tauhid. Tauhid itu kan ajaran utama. Apa itu Tauhid? Yang kemarin sempat saya sampaikan Tauhid itu adalah La maujudan illallah. Tidak ada wujud selain Allah yang benar-benar ada. Kita ini ada karena diadakan Allah. Kira-kira begitu. Yang kedua lamah buban ilallah tidak ada yang paling pantas dicintai oleh kita kecuali Allah. Yang ketiga tauhid itu apa lah maksudan ilallah tidak ada yang dituju. Tidak ada yang dituju bu? Siapa yang dituju? Allah. Itu yang sering kita baca. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi ya Allah. Engkaulah tujuanku dan ridomulah yang aku cari. orang yang bertasawuf dan tidak bersyariat. Ah, ini kan ada orang yang gara-gara belajar tasawuf, ah sudahlah, sudah aku merasa dekat dengan Allah, iling sajalah. Enggak usah bersyariat lagi, enggak usah salat. Ini orang yang sombong sekali nih. Tidak pernah Rasulullah padahal beliau adalah kekasih Allah, sangat dekat dengan Allah, tidak pernah yang namanya meninggalkan salat. Ada orang gara-gara belajar tasawuf meninggalkan sholat ini kesombongan sekali. Siapa dia rupanya? Makanya kata Imam Malik, orang yang bertasawuf tidak bersariat adalah merusak imannya. Bagi yang bersariat dan tidak bertasawuf adalah orang yang menipu dirinya. Orang yang menjalankan keduanya adalah muslim sejati. Ini dalil-dalil yang juga bisa kita ambil. Bagaimana para supi itu mengambil dalil dari Al-Quran? Apa katanya? Wanahnu akrobu ilayhimin hablil warid kata Allah. Aku itu lebih dekat daripada urat nadi urat leher. Bagaimana menerjemahkan dekat dengan urat nadi itu? Ya, para supi itu tahu. Itulah dari ayat-ayat ini mereka mengkaji mengkaji diri. Makanya ada istilah. Man arofanapsahu Orang yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Dalil yang berikutnya, walilahil mashriq wal maghrib. milik Allah lah apa yang ada di timur maupun di barat, kemanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Nah, ini para supi menerjemahkan ini, kemana kita menghadap ada Allah. Jadi ada Allah di mana-mana. Itu kan. Dalil yang digunakan para supi. Kemudian ini Quran juga, Surat Al-Hadid ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 186. Wahwah maakum kuntum. Dan dia bersama kamu dimana dimanapun kamu berada. Jelas ya bu, ya pak, ada dalilnya semuanya ya soal kedekatan dengan Allah itu. Berikutnya wa saala Jika ada yang bertanya kepada aku. Tentang aku, katakan aku ini dekat. Dekat itu yang bisa mendefinisikan orang yang memang hidup rasa hatinya kepada Allah. Ya, berikut. Dalam sebuah hadis kursi. Pernah dengar hadis kursi, Bu? Istilah hadis kursi itu? Apa itu hadis kursi, Bu? Ya, memang di hadis soheh. Tapi sebenarnya hadis soheh, uh, hadis kursi ini sebenarnya firman Allah. Tetapi tidak masuk di dalam Al-Quran, ya. Jadi Allah dalam firman-Nya mengatakan kuntukan zan mahfian. Aku ini ibarat perbendaharaan apa harta karun mahfian yang tersembunyi. Fa ahbabtu an urifa khalqa. Aku ingin supaya aku dikenal. Ya, makanya aku ciptakan makhluk dengan demikian makhluk menjadi mengenalku. Artinya perbendaharaan ini kan sesuatu yang harus di Di, di apa ya, perbendaraan itu harus dicari dengan sungguh-sungguh, dengan ketelitian. Tidak ada ibadah yang tidak sungguh-sungguh, tidak ada ibadah yang setengah-setengah, kira-kira begitu. Terakhir, ini juga menjadi dalil para sufi. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah bukan kehidupan yang sesungguhnya. Karena ini dianggap kehidupan yang laibun. permainan saja. Ya, dan walahun wazinatun adalah perhiasan ya, agar orang jangan lalai dari Allah. Banyak udah, kira-kira begitu. Ada juga para sufi mengambil dalil Allahu nurus samawati wal Allah itu cahaya langit dan bumi. Bagaimana menerjemahkan cahaya langit dan bumi itu? Nah, itu domainnya para sufi. Ternyata Allah itu cahaya, nur ala nur. Cahaya di atas, cahaya. Yeah. Berarti banyak sekali hal-hal yang memang harus diterjemahkan dengan dengan pendekatan rasa. Jadi jelas Pak ya, saya kira untuk dalil-dalil, nggak -dalil, mungkin mau dimasukkan semua nanti itu kalau belajar tafsir. Ini kita belajar tasawuf, saya hanya menunjukkan beberapa dalil bahwa soal kedekatan. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, itu tidak kita ragukan lagi. Ada orang mengatakan, jadi Ustaz syariah itu apa, tarikah itu apa, hakikah itu apa? <laughs> syariah kata Rasulullah, ini hadis ini, syariah adalah perkataanku. ya. Tarikah adalah jalanku, amali, hakikah adalah kondisi di dalam hatiku. Atau kalau lebih uh, jelas lagi, Hakikat itu adalah inti. Tarikah itu adalah jalan. Syariah itu adalah panduan yang harus kita gunakan. Ini. Kesalahpahaman tentang tasawuf. Katanya tasawuf bukan berasal dari Islam. Kalaupun memang ada pengaruh dari kultur sebelumnya. Bukan berarti Islam itu tidak punya dalil. Tadi dalil sudah dibicarakan. Ya. Tasawuf itu menjadikan muslim tertinggal. Nah ini kesalahpahaman juga. Kan tadi sudah dikatakan belajar Tasawuf itu belajar berahlak seperti ahlaknya Allah. Allah itu maha mencipta manusia juga harus kreatif untuk menciptakan sesuatu. Harus produktif. Harus memiliki rasa inovatif. Allah itu maha gagah. Jadi orang yang dekat kepada Allah nggak boleh malas-malas. Kok ada orang yang supi malas-malas? Orang-orang yang malas malah disuruh Rasulullah. Itu ada dulu ceritanya. Orang malas-malas di masjid beribadah terus-menerus. enggak mau berkomunikasi, membangun apa ya komunikasi sama orang. salat terus. Mengaji terus. Ada sahabat yang mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah kami punya sahabat. Dia di masjid aja, enggak mau bergaul sama orang. Mengaji terus. Kata Rasulullah, kamu insya Allah lebih baik daripada dia yang di masjid. Bila perlu, coba suruh keluar dia dari masjid itu. Bukan seperti itu yang diharapkan. Jadi kalau ada orang belajar tasawuf terus dia enggak mau bergaul sama orang. Ini salah dia. Ada yang mengatakan tasawuf itu mistik dan tahayyul. Ya, karena orang menghubung-hubungkan dengan mistik, seperti kemarin ramai-ramai di Jakarta. Ya, seorang katanya ustad, ya bisa menyembuhkan dengan pakaian sorban, pakaian sorban ditutup kepala. Tapi belakangan banyak yang komplain melapor, udah ratusan bahkan miliaran sudah. uang yang sudah terpadi ditipu ya katakanlah kok bisa orang berobat tapi eh, kok mau saja memberikan seperti, sebagaimana yang diminta ada yang berobat sekali berobat 100 juta 75 juta nggak enggak tahu ya jadi jangan salah paham itu bukan tasawuf ya katanya tasawuf itu mementingkan akhirat. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan, kita tuh belajar tasawuf dari Rasulullah, Bu. Maksudnya dari bagaimana cara Rasulullah itu menerjemahkan kehidupan ketika Rasul itu berjumpa dengan Allah. Rasul itu tidak menganggap itulah itulah terminalnya, itulah finalnya. Tapi Rasulullah turun lagi ke bumi, itu kan artinya ada keseimbangan. Kalau kita ibadah, ayo hati kita kita tembus aras itu, tapi kaki kita masih berpijak di bumi. Ya orang belajar tasawuf itu tetap dia menjadi orang yang seimbang. Apalagi kemarin sudah saya sampaikan orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah itu ternyata tujuh orang itu pebisnis. Ya artinya jangan belajar tasawuf itu mementingkan akhirat, dunia tidak diperlukan. Dunia perlu dan itu menjadi alat asal jangan kita terseret-seret oleh dunia karena terlalu cinta kita kepada dunia lupa kepada Allah itu yang enggak boleh. Silakan cari duniamu kata Allah. Wa darul akhirah kaminat dunia kan begitu. Jadi prinsip keseimbangan balance equilibrium itu. benar-benar ada dalam tasawuf. Jadi salah kalau ada orang belajar tasawuf hanya mementingkan akhirat dunia yang nggak perlu. Tapi kebanyakan kan orang malah dunia aja yang banyak dipikirkan akhiratnya lupa gitu. Tidak peduli dengan dunia salah. Nih terakhir, istilah tasawuf itu juga sering disebut dengan ihsan. Ketika dulu malaikat Jibril menjelma membuat dirinya menjadi manusia bertanya kepada Rasulullah ya Rasul apa itu Islam? Rasul menjawab Islam itu bersyahadat, salat, puasa, zakat, naik haji dan seterusnya. Begitu kemudian Jibril bertanya lagi, apa itu iman? Iman itu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan terakhir malaikat orang itu bertanya, apa itu ihsan? Rasul menjawab Ihsan itu antak budullah anak kata rohu Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Kemudian orang itu pergi. Rasul bertanya, tahu enggak siapa tadi yang barusan bertanya itu? Para sahabat enggak ada yang tahu. Rasul mengatakan, fa'inahu jibril. Itu sebenarnya malaikat jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kepada engkau. Jadi kalau tasawuf itu identik dengan ihsan. Apa kita mau menafikan tasawuf itu? Sedangkan hadis sohih, malaikat sampai menjelma dirinya menjadi manusia. Itu kan karena sangat pentingnya ihsan. Kemarin sudah saya ceritakan. Ihsan itu rukunnya setidaknya ada dua. Yang pertama syahadah muraqabah musyahadah itu merasa diawasi Allah, muraqabah merasa dijaga, ya, musyahadah merasa disaksikan, muraqabah merasa diawasi atau dijaga. Ini dua hal penting dalam ibadah. Makanya pantas banyak orang ibadah, ibadah, ibadah tetapi sebenarnya dia egois, merasa paling baik, merasa lebih baik. Ini sudah bertentangan dengan tujuan ibadah. Ya, itulah pentingnya ihsan. Kenapa sampai Rasulullah pernah e, menyebutkan hadis tentang bangkrut? Pak, ingat nggak Pak hadis tentang bang, orang bangkrut itu? Ingat Pak ya? Ingat Bu hadis tentang orang yang bangkrut? Iya, <guluh> iya. Jadi dulu, boleh jadi karena orang bangkrut ini nggak belajar ihsan dia. Jadi ceritanya nanti itu kata Rasul ada di hari kiamat orang datang kepada Allah dengan pahala puasanya, pahala salatnya, puasa apa pahala haji, tapi itu gosong semuanya, sia-sia. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjaga hatinya, suka sombong, suka menyalah-nyalahkan orang lain, suka memfitnah orang lain. Jadi nilai puasa, salat, haji kosong. Jadi berarti ada orang yang memang Beribadah tapi formalnya saja ibadah Tapi hatinya enggak Itu kan domainnya tasawuf Sampai-sampai enggak ada gunanya dia haji Bahkan dalam sebuah riwayat Ada itu ketika orang naik haji Coba lihat siapa saja yang tawaf Ada orang soleh ketika melihat orang yang tawaf Enggak ada manusia rupanya yang tawaf itu binatang semuanya Karena pergi ke Makkah tujuannya sudah beda Niatnya sudah beda Nauzubillah. Inilah, kalau kita belajar Islam, berarti yang kita pelajari nanti aktivitas. Bagaimana kita harus beraktivitas secara baik, kita belajar ritual, itu pohonnya Islam itu. Kita social human relationnya bagus, bagaimana personalnya juga bagus. Kita pokoknya lakukanlah rukun Islam. Kita mengerti fikih. Kalau kita mengerti fikih, kita menjadi juris ahli hukum. Itu kalau wilayahnya, domainnya Islam itu yang dikaji. Kalau iman, domainnya mengenal keimanan, reason, ya, pakai akal, rukun iman. Itulah teologi ilmu ketuanan, teolog filosoper harus memaknai apa, mengerti filosofi daripada berdakwah. Sedangkan ihsan inilah yang kita kaji tadi tasawuf. Yang harus dikaji adalah intuisi. ada spiritual, ada hadir hati. Kita mengkaji soal hadir hati. Nanti pertemuan besok kita belajar bagaimana hadir hati itu, rasa bertuhan itu gimana? Bagaimana kita pada posisi puncak kesadaran yang tinggi terhadap Allah itu? Ini bagian dari wilayahnya tasawuf, spirit, kearifan. Makanya tadi ada orang yang meskipun enggak nggak sampai ke Makkah tapi kata Rasulullah hajinya mabrur karena ada kearifan di dalam beribadah itu umat Islam sekarang ini masih jauh dari kearifan buktinya masih terlalu terjebak dengan apa yang disebut dengan ritual-ritual tapi kearifannya tidak ada itu yang terjadi karena apa karena memang mungkin salahnya ustad-ustadnya juga salah Yang dikaji Islam dan iman. Tapi ihsan sebagai buah. Tidak dikaji. Jadi tidak ada kearifan. Di Jakarta itu masih sering orang. Membahas sesuatu hal yang tidak mendesak. Di mana-mana saya berdakwah di Jakarta. Begitu saya bicara peradaban, membangun peradaban. Nanti begitu giliran pertanyaan. Bapaknya tanya, Pak hukumnya kalau ada orang meninggal terus kita kasih minyak wangi gimana hukumnya Ustaz? Waduh kalau mau dikasih minyak wangi ya kasih saja. Tapi rasanya kok udah jauh-jauh diajak bicara peradaban kembalinya ke fikir-fikir terus. Wilayahnya, wilayah-wilayah begitu. Pertanyaan nggak, nggak sampai disitu Ustaz. hukumnya tahlilan itu atau baca yasin saat meninggal ya kalau kita baca kan bagus kalau niatnya untuk mendoakan untuk diri kita supaya kita ingat mati apa salahnya berdoa lewat baca yasin tapi ya itu tadi tetap kita sudah terbiasa menjadi wilayah fikih kita belum bisa menjadi umat fikih kita belum menjadi umat sufi apa tasawuf ataupun ihsan mungkin karena lagi-lagi ustaznya juga salah jarang membahas ihsan Padahal ihsan ini begitu penting. Saking pentingnya malaikat merubah diri menjadi manusia. Kan untuk memberi kabar ihsan itu penting. Karena kita bukan robot-robot ini yang beribadah. Kira-kira begitu. Ya berikutnya. Ini tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf yang pertama mengadopsi. Mungkin ada bahasa yang lain saya gak tahu. Mungkin nanti kita bisa carikan. Makna bahasa lain selain mengadopsi apa pak? Mengadopsi. Mengadop. Mengadop. mengambil atau apalagi mengambil ya mengambil atau mencontoh menirukan menirukan sifat-sifat Allah yang memang domain kita ada sifat-sifat Allah memang yang tidak bisa kita pakai misalnya almutakabbir Allah itu adalah zat yang paling layak untuk sombong beda itu pakaian Allah itu sombong kalau kita bukan pakaian kita nggak usah kita pakai Ambillah sifat-sifat Allah yang lain. Itu tujuan tasawuf. Yang kedua, apa tujuan tasawuf? Kita belajar die before your death. Apa itu bu? Die before your death? Mati sebelum mati. Jadi setiap ibadah-ibadah yang dilakukan itu adalah perjalanan kematian. Seorang... sahabat ditanya, "Kenapa kok engkau setiap mau melaksanakan salat wajahmu kok pucat begitu?" Apa katanya? "Aku menganggap inilah salat yang terakhir, yang setelah ini belum tentu aku bisa salat. Aku anggap ini salat menuju Allah dalam arti kalau Allah memanggilku saat aku sedang salat, aku sudah siap." Jadi memang sudah belajar belajar mati. Sama Pak idot kemarin saya bilang perjalanan haji itu juga diantaranya perjalanan pulang menuju Allah dalam arti tapak tilas kematian. Lafaz talbiah, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik kala syari kala kala baik. Itu sebenarnya bukan sekedar ya Allah aku panggilan panggilanmu. Lebih dari itu, ya Allah kalau engkau panggil aku dalam arti mati, aku siap ya Allah. Jadi orang-orang yang sholat itu menganggap setiap ibadah itu adalah tapak napak tilas kematian. Ketika dia salat, dia persis belajar mati, apalagi ketika pakai pakaian ihram. Itu kan belajar kita nanti itulah nanti ketika kita menggunakan kain kafan. Wukuf di Arafah itu adalah miniatur dari dari padang mahsyar. Jadi orang-orang sufi itu memang sudah biasa mati sebelum mati yang sesungguhnya. Makanya enggak banyak ribah, enggak banyak menceritakan orang sana sini. Kenapa? Karena udah belajar mati. Yang buruk-buruk itu sudah dimatikan. Pernah ingat bu, bagaimana Imam Ghazali meninggal? Ingat enggak pak? Imam Ghazali itu wafat, detik-detik wafatnya dia pergi beruduk. Eh, dia mandi dulu, habis mandi dia beruduk. Pergi dia ke kamarnya, dia kafan di badannya sendiri. Udah dia kafani, tangannya sudah kena kafan, dia tergolek mau mengkafani kepalanya nggak bisa karena sudah terbalut oleh kain kafan. Dia panggil kakaknya. Tolong ini kepala saya di di dibalut dengan kain kafan. Begitu selesai kepalanya dibalut dengan kain kafan, matilah dia detik itu juga. Jadi nggak perlu lagi dimandikan, diambil di, wudu, dikafani sudah dia kafani dirinya sendiri. Kenapa ada orang yang bisa seperti ini? Karena memang sudah biasa berdialog dengan Allah. Jadi ada informasi bahwa dia meninggal pada hari itu. Jadi ibu-ibu jangan nanti gara-gara marah sama bapak aku mati hari ini dikafani sendiri, ya belum tentu mati. Kalau Imam Ghazali memang ada informasinya, ya. memang ada informasinya. Makanya para supi itu dia selalu belajar mati sebelum mati yang sesungguhnya. Ya. Dulu diceritakan di Medan. Ya, banyak orang Medan sini ya. Di Medan ada orang tua umur 65 udah sakit keras tapi jerit-jerit aja dia, "Tolong aku, tolong, tolong." Anaknya datang. Kenapa Pak, tolong aku bawakan antar aku ke, ke jalan sana. Kemana diantar? Ya lah. pokoknya biasa aku kumpul-kumpul. Eh jangan pak, bapak ini udah sakit keras, ngapain dibawakan sana? Pokoknya bawa, anaknya itu sama keluarganya nggak mau ngantar, malu. Tapi karena tiap hari menjerit-jerit, daripada malu diantar juga. Kemana pak, antar aku ke situ. Udah diantar, rupanya dia minta diantarkan. Di mana tempat biasa dia kumpul-kumpul dan minum-minuman keras. Aku mau itu katanya. Jangan pak, aku mau itu. Ya, daripada uh, dia meronta-ronta, akhirnya dikasih juga dia minum itu. Udah dia minum, anaknya nangis. Apa kata anaknya? Pak, papa ini sudah bau tanah pak. Udah mau meninggal malah minta diantarkan ke sini. Enggak malu minum air, minum minuman keras lagi. Kami malu, Pak. Kenapa Bapak enggak minta diantarkan ke masjid? Kata Bapaknya, apa kamu bilang ke masjid? Masjid itu bukan kebiasaanku. Sedikit penda ada teringat ke masjid. Ngapain ke masjid? Aku nggak pernah ke masjid. Yang aku ingat ya kemari. Ya Allah, disitulah Allah menunjukkan orang-orang yang hatinya memang sudah dikunci. Sudah terlalu apa ya? Sudah terlalu bak, dikasih peringatan. Enggak juga, ya udah dikunci. Menunjukkan keaslian justru saat-saat Sudah dekat kematiannya pun masih tidak bisa bertobat. Na'udzubillah. Kita bermohon ya Allah. Makanya kita sholat. Anggap inilah ya Allah pertemuan terakhir. Kalau di saya biasa mengisi manasik-manasik haji umroh. Saya sampaikan kepada jamaah bapak ibu. ketika keluar dari rumah menuju bandara pandangi anaknya satu persatu seolah-olah itulah pandangan terakhir seolah-olah nggak pernah melihat anak ibu lagi setelah itu jadi di jalan khusuk bisa sungguh-sungguh beribadah yang terjadi kan nggak baru sampai bandara udah 18 kali sms ya sampai sana ditanya gimana sekolahnya makan apa ya saya pernah bawa jamaah itu pulang dari Makkah, itu ada yang keberatan belanja sampai satu ton. Keberatan belanja betul, itu satu orang ke, ke, keberatan satu ton. Ya Allah, ini orang ke sana mau ngapain? <tuh>, ya Allah, <tuh>, na'udzubillah, ini orang belajar untuk belajar untuk mati. Jadi belajar tasawuf itu, Bu, kita belajar mati. Karena kita ini sesungguhnya keturunan orang mati. Ya, Bu? Keturunan orang mati enggak kita ini? Keturunan orang mati. Belum ada diceritakan orang yang enggak mati-mati. Jadi harus dalam beribadah ini kita ini ingat mati. Bapak-bapak kalau sedang marah sama Ibu, seperti cerita saya kemarin, jangan ditinggalkan marah. Siapa tahu pas kita tinggalkan, meninggal kita saat kita marah itu. Na'udzubillah. Kan nggak tahu kita. Ya. Uh, seorang ibu di malam takbir, orang sedang takbir. Oh, ketika takbir dikumandangkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ketika takbir malam, besoknya dipanggil Allah lah si ibu ini. Umur 65. Ada di sini Bu yang umur 65? Berarti dapat bonus itu. Umur 65, besoknya setelah selesai salat Idul Fitri diuruslah jenazah si ibu. Setelah diurus jenazah uh, setelah dimandikan mau dikafani dicari kain kafan. Dibuka semua lemari enggak ada kain kafan. Anaknya keluar bingung gimana nih enggak ada kain kafan. Ini terjadi di Jakarta Tapi di Jakarta daerah-daerah pinggiran juga Sekarang udah jadi provinsi Banten Dulu kan belum ada Banten masih wilayah Jakarta di pinggir itu kan Kata anak pertama ini sudah dimandikan mau di kafani ada kain kafan Cari dong semua dibuka isi, isi lemar itu Siapa tahu ada selai kain kafan Dicari nggak ketemu juga Kata anak nomor dua Kain kafan aja bingung Pergi sana ke pasar, bila perlu ke tanah abang sana, beli mau berapa meter pun bisa. Anak yang nomor tiga bilang, lah ini kan hari raya, yang jual kain kafan pada pulang kampung, hari raya. Oh, baru dia sadar hari raya, dicari ke sana kemari. Kebetulan ini anak-anaknya nggak paham tentang bagaimana mengurus jenazah nih. Nggak ada ilmunya dicari pokoknya harus kain kafan tiga hari kemudian baru dapat kain kafan baru dikuburkan tuh inilah kalau nggak ada ilmu agama sebenarnya kalau nggak ada kain kafan kain apa aja bisa asal bersih asal polos bisa kain kafan itu kan warna putih adalah sebuah harapan sebuah doa agar jasad yang dibalut dengan kain putih itu pulang kepada Allah dalam keadaan putih seputih kain kafan Kalau enggak ada kain yang lain boleh. Makanya saya bilang sama ibu-ibu kalau mau beli baju baru, beli baju baru. Jilbab baru beli. Tapi jangan lupa beli kain. Saya enggak ada bilang ya Bu. Persiapan kain kafan itu bisa ada yang lebih penting untuk dipersiapkan. Disiapkan pun kain kafan kalau hati kotor ya percuma juga. kan gitu. Pernah dengar Bu Imam Nasai? Pak, Imam Nasai itu, ini kira-kira hari Kamis. Itu waktu itu hari Kamis. Imam Nasai bilang, kumpul saudara-saudaranya, keluarganya. Insya Allah ini hari Kamis. Kamis depan, malam Jumatnya, aku dipanggil Allah. Besok kuburkanlah aku pada hari Jumat. Rupanya persis seperti yang dibilangnya kamis depan malam harinya wafatlah Imam Nasai. Persis seperti yang dibilangnya itu. Jadi dia tahu minggu depan itu akan dipanggil. Ya dikuburkan pada hari Jumatnya. Ya lagi-lagi Ibu jangan nanti bilang juga, Pak minggu depan kayaknya saya mati nih. Belum belum tentu. Orang-orang soleh itu memang ada informasi sama dia. Ya. Jadi tujuan belajar tasawuf itu juga selain merasakan hadirnya Allah, meraih kebahagiaan dan kedamaian. Ya. Meningkatkan kesadaran pada Allah, mensucikan hati. Ini tujuannya bukan yang lain-lain. Ya, orang yang su sudah menemukan mencapai Apa ya katakanlah sangat dekat dengan Allah, itu sudah pasti hatinya lapang, tenang. Ya. Kenapa? Karena dia hidup di dalam atmosfer kemahabesaran Allah yang membuat yang lain-lainnya jadi kecil, tidak ada apa-apanya. iya Inilah sebenarnya tasawuf itu. Ketika syahadatku sebatas ucapan, Ketika sholatku sebatas gerakan, ketika puasaku sebatas kewajiban, ketika zakatku sebatas keharusan, ketika hajiku sebatas kebanggaan, saat itu pula kesia-siaan terbesar ada pada diriku. Ketika islamku sebagai hanya sebatas pakaian, ketika imanku sebatas ucapan, ketika ihsanku sebatas pengetahuan, saat itu pula ada penipuan terbesar dalam diriku. Saya kira sampai di situ pengantar untuk uh, tasawuf ini sebelum kita tutup dengan doa saya kembalikan ke moderator mungkin ada hal-hal yang bisa kita sharing mohon maaf kalau ada yang tidak cocok ya silakan silakan Bu kalau ada yang mau sharing-sharing silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelum Kita janji tadi setengah sepuluh menit lagi, tapi mungkin ditambah. Mengingat apa yang dipaparkan Ustadz pada malam hari ini adalah barang baru buat kita bagi sebagian orang diantara kita. Biarpun sebenarnya kita banyak mendengar kayak apa yang dikatakan misalnya oleh Ustadz Najib ada di sini, beliau selalu mengingatkan kita kalau mau berjamaah khusyuklah seolah-olah salat ini adalah salat terakhir. Sebenarnya eh sebagian telah kita dengar namun tidak tahu bahwa itu adalah amal-amalan atau perilaku tasawuf. Untuk itu saya buka term pertama untuk tanya jawab dari bapak-bapak. Mas Hamdi ada di sini? Oke. Okay. Mas Yongki duluan. Semoga dari ibu-ibu nanti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, uh, saya tadi mau uh, menanyakan masalah yang halaman yang sebelumnya mengenai uh, uh, syariat, tarekat, hakikat, dan ada satu lagi kalau tidak salah makrifat. Iya. Itu bagaimana uh, tingkatan, uh, maksudnya uh, levelnya? Oh iya. Terima hmm. kasih. Uh, baik. syariah itu kan sebenarnya aturan suci. Aturan suci itu memang ada rujukannya baik Al-Qur'an maupun hadis. Itu syariat, artinya berdasarkan koridor ayat-ayat Qur'an maupun hadis itu koridor syariah. Meskipun kadang-kadang kata-kata syariah ini mudah kali dijual, tapi kadang-kadang ada disebut-sebut syariah tujuannya hanya untuk menarik Menarik minat orang Tapi kadang-kadang belum tentu juga Itu berdasarkan syariah Tapi syariah dalam hal ini adalah Berbuat berdasarkan syariah Memang betul-betul ada dalil Quran dan hadisnya Ya, Kalau tarikah itu dalam arti tasawuf Itu dia masuk mengenal tasawuf Masuk ke dalam sebuah institusi atau lembaga tasawuf Dibimbing oleh mursid Biasa mursid ini memang Ada keturunannya, garis keturunannya dengan Nabi, begitu. Tapi ini adalah lagi-lagi sebuah pilihan. Dalam dunia yang sudah sangat canggih, kita itu bisa belajar sendiri. Bisa buka Google, bisa buka berbagai macam buku tentang tasawuf. Kita boleh belajar sendiri. Kalau memang kita sanggup, kenapa tidak? Tapi ada orang yang merasa perlu masuk tarekat. Biar dibimbing, nanti dibimbing bagaimana berzikirnya masuk ke dalam sebuah kelambu yang apa katakanlah berzikir, ya bisa juga. Tapi tetap ada positif negatifnya. Banyak orang masuk tarekat terlalu fanatik sama guru. Katanya kalau berdoa harus membayangkan wajah guru. Kok ada orang berdoa harus bayangkan wajah guru, bisa-bisa nanti berubah jadi syirik. Nanti ini kan kita harus hati-hati, masalah tauhid ini sangat penting. jangan sampai kita tujuannya mau mendekatkan diri kepada Allah tetapi malah kita menjauhkan diri dari Allah. Tapi kalau ada orang yang begitu, dia mungkin jadi tersalah belajar tasawuf itu. Makanya saya katakan belajar tasawuf adalah ibarat shopping mana yang menurut kita sehati dengan kita untuk menghidupkan hati ini dekat dengan Allah. Ambil kalau enggak cocok yang jangan diambil karena kan masing-masing orang beda kesiapan dan keilmuannya. Itu makna tarekat itu, institusi. Kalau hakikat adalah inti. Inti kita harus mengerti inti daripada sebuah ajaran supaya kita tidak melayang-layang. Bagaimana sholat itu dimaknakan sebuah dialog dengan Allah misalnya. Jangan sekedar gerakan-gerakan tapi dialog dengan Allah. Dalam training-training sholat khusuk di Jakarta, saya salah satu menjadi narasumber di antara tujuan orang sholat. Itu sebenarnya adalah sebuah dialog kepada Allah. Ketika dia sholat zuhur, itu adalah sebuah pengaduan. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan sejak... salat Isa tadi malam sampai salat zuhur, kalau ada yang salah ampuni aku ya Allah. Ketika kita salat asar, itu adalah sebuah pengaduan. Ya Allah kalau ada dosaku sejak solat zuhur sampai maksudnya salat asar ini ampuni aku ya Allah. Jadi bersih kita lima kali tuh selalu kita mohon ampun. Kenapa orang dalam hitungan satu, misalnya hitungan dalam satu rokat itu hanya berdiri sekali, rukuk sekali. Tapi sujud dua kali. Itu ada maknanya sebenarnya, ada filosofinya. Awalnya kan orang ketika menghadap Allah baru ruku dalam arti ketundukan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tunduk ternyata juga masih kurang diikuti dengan sujud, tak lebih merendah lagi. Kenapa harus dua kali orang sujud? Karena dalam hidup ini kebanyakan kita ini lebih banyak dosanya daripada dapat pahalanya. Jadi diikuti dengan dua kali sujud itulah jadi itu salah satu hakikat jadi kita harus memahami hakikat hakikat setiap ibadah dan di akhirnya makrifat makrifat itu adalah pengetahuan yang sangat dekat dengan Allah nanti kita bisa pertemuan besok kita bisa mengkaji salah satunya tentang makna-makna ini saya kira begitu pak silakan ibu ada yang lain dari ibu-ibu Kalau tidak ada boleh saya, Ustaz? E, apa benar misalnya tentang tasawuf itu adalah Menilai sesuatu tadi Ustaz mengatakan tentang e, Apa? Tawaf Apa sih tawaf itu misalnya? Tawaf. Apa yang dibalik kayak, kayak gitu? Itu tasawuf kan, antar lain ya? E, oh tawaf, maksudnya rukun haji tadi? Ya misalnya Ustaz oh, me mengatakan tentang kayak gitu betul. Ada, mohon maaf ini ya Faham baru namanya Scientology di sini, yeah. yang dia selalu mencari-cari apa sih yang sebenarnya yang bisa masuk akal tentang sebuah kejadian. Misalnya mereka menilai tentang Esrock Meirot dikaitkan dengan apa yang bisa mereka pikir. Scientology menyatakan kayak gitu tentang. Apakah benar? Bahawa sebenarnya Scientology itu juga salah satu kata lain dari Tasawuf. Mohon jawapan. Iya. Scientology dalam arti paradigma, pola pikir, ya sudut pandang atau perspektif, ya itu bisa. Karena itu kan wilayah esoterik dia, bukan wilayah yang empiris. Dan itu bisa juga bagian daripada tasawuf, Pak. Karena kan ilmu itu kan nanti ujung-ujungnya sampai ke level hikmah. Makanya dalam Al-Quran itu yu'til hikmah mayyasyak diberikan hikmah-hikmah yang tinggi itu kepada orang yang pantas diberikan Allah. Wama yu'til hikmah fakad utiyah hoy rong yang diberikan hikmah akan mendapatkan semacam blessing yang begitu besar. Jadi bisa pak itu dikatakan sebagai bagian daripada tasawuf karena kan tadi sudah kita kaji tasawuf itu juga adalah bagian dari apa esoteris bagian yang dalam yang dalam itu kan sesuatu yang semacam teori yang nggak bisa something yang yang tidak bisa disentuh tapi bisa dipikirkan dirasakan dan dan lemahnya umat Islam itu terutama dalam hal-hal esoterik ini. Padahal apa yang nampak kita ini, apa yang kita lakukan itu di, di, diatur oleh esoterik yang di dalam itu. Makanya kata Rasulullah, Orang itu kan hanya menghadiahkan sesuatu yang dia punya. Orang itu memilih pakaian ketika berpakaian. Itu berdasarkan perintah yang ada di dalam. Ini pantas, ini tidak pantas. Itu kan yang diatur di dalam. Ketika ada orang... diejek terus membalas dengan 10 ejekan dengan kata-kata yang lebih kasar karena itu yang itu yang dia punya. Ketika Rasul dikatakan sama istrinya, "Ya Rasul, engkau kok sering diejek, dimaki-maki, tapi kok sering diam? sekali dibalas dibalaslah." Kata Rasul, "Orang itu kan akan menghadiahkan berdasarkan apa yang dia punya. Orang yang mengeluarkan yang Buruk karena di dalamnya buruk. Nah itu kan lagi-lagi bicara sesuatu yang esoteris di dalam. Jadi tasawuf itu bagaimana membersihkan batin supaya zahir kita ini ikut bersih. Jadi itu saientologi itu juga bagian daripada tasawuf dalam makna esoteris yang tidak dalam arti batin itu tadi Pak. Batin yang dibimbing oleh Allah bukan batin yang bukan dibimbing oleh Allah gitu Pak. Saya kira begitu. Nanti kita... silakan Ibu meditation itu kan tujuannya apa mengatur olah nafas supaya kita sehat ya e, itu kan semacam e, cara salah satu cara tapi saya kira Uh, ini lebih dari sekedar meditation tentunya. Meditation itu mungkin bisa sebagai pintu saja untuk kesehatan, untuk, untuk kesembuhan, healing. Nah, Memang ada orang-orang yang menjadikan meditation ini sebagai terapi atau semacam penyembuhan. Tapi tasawuf itu lebih dari sekedar itu. Tapi kalau kita meditation, kita ikuti dengan rasa syukur, berzikir, ya jauh lebih bagus lagi. Makanya kita jadi ingat, jadi ingat kemarin yang kata Allah itu, Ini ni abdi bi. aku itu berdasarkan apa yang dipersangkakan hambaku. Alangkah indahnya kalau ketika meditasi itu, yang kita sebutkan adalah hal-hal yang baik. Ya Allah, sembuhkan aku, lapangkan hatiku, damaikan diriku, sehatkan aku. Semua ini karena karuniamu ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau hidupkan aku di dunia ini sehingga aku bisa mengenal engkau, mengerti syariatmu. Engkau hidupkan aku sehingga aku mengerti mencintai dan dicintai. Terima kasih. Diikuti itu sambil tarik nafas, lati nafas, ya bagus, ya itu salah satu itu hal-hal e, yang mungkin bisa kita lakukan. Ya saya kira begitu ibu ya. Terima kasih kalau begitu uh, Sebagai ilmu baru yang menarik Ini adalah sebuah Paparan untuk Kita lanjutkan besok malam Karena malam sudah Besok hari Senin Dan yang jelas Mohon besok juga membawa Sesuatu yang untuk ditanyakan Sesuatu yang ditanyakan Mohon dibawa dan di Tanyakan besok malam karena step baru dari apa yang kita kenal ilmu tasawuf Mungkin dari teman-teman saya kebetulan dari ada punya tradisi Jawa juga di dalam darah saya Mungkin besok tentang ada kaitannya dengan rogo sukmo gitu ya Terus ada juga dari Hindu mungkin kundalini dan cakran mungkin dibahas Apalagi yang tren lagi sekarang tentang yoga Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah besok malam kita mulai dengan sholat Mahrib berjamaah dan kita tepat waktu agar pembahasannya lebih dapat kita cerna uh, Ada sebuah permohonan Pak Ustadz Mohon doa untuk guru dan saudara kami Profesor Dr. Miftaf Farid Beliau adalah ketua MUI Jawa Barat dan profesor di ITB yang sekarang dalam keadaan sakit. Ya. Beliau sering mengajar di masjid kita ini. Ya. Mohon doanya dan kita mengamini. Eh uh, kita doa sekarang atau nanti setelah? Sekarang aja. Oke, okay, sekarang. Baik, Bapak Jangan. Ibu, mari sama-sama kita tutup taklim ini dengan bermunajat, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang kita mohonkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. khususnya Bapak Profesor Dr. Miftah Farid yang sedang sakit kita bermohon mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya begitu juga kita bermohon buat orang tua kita buat orang-orang yang saat ini sedang yang juga keluarga yang lain yang sedang sakit Insya Allah Allah akan mengangkat penyakitnya buat diantara kita yang mungkin diuji dengan berbagai macam ujian yang sedang sedih Insya Allah akan dihibur Allah yang mungkin sedang diuji oleh Allah dengan hutang pihutang, insyaAllah hutangnya bisa segera terbayar Amin. al Fatihah. A'udhu Billahi Minash Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alikiyamid wa iya kan Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermunajat, kami bermohon kepada Engkau, Ya Allah. Kami ini hambamu yang lemah, Ya Allah. Bimbing kami dengan hidayah dan cahayamu, Ya Allah. Kami ini sering lalai dalam ibadah kami, ampuni kami, Ya Allah. Betapa kurang kami membaca ayat-ayat sucimu Betapa kurang kami berzikir dan mengingat engkau ampuni kami Ya Allah Jangan engkau hukum kami karena kelalaian-kelalaian kami Ya Allah Ajarkan kami bagaimana kami mencintai engkau dengan sungguh-sungguh Ya Allah Ajarkan kami bagaimana kami bisa menikmati saat kami sedang sujud menyembah engkau Ya Allah Ajarkan kehusukan yang sungguh-sungguh saat kami membaca ayat-ayat suci Engkau Ya Allah Ya Allah, bimbing kami dengan hidayah dan cahayamu, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami mengadu, kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Walhamdulillahi Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon